Saudara ku langsung saja co bareng bersama PO Kurnia t r a n artis satu ini asri kelahiran kota Pasuruan ya, bertalenta di dunia dangdut dia sangat berpengalaman sekali memberikan yang terindah dan yang terbaik kayaknya sudah biasa ada PO Kurnia t r a n Ramayana Ani Arlita y o u p a l a p a